Alhamdulillah. Alhamdulillah yang anzala Al-Quran, mendedahkan kepada manusia berbagai macam huda dan firkah. Dan bersaksi bahawa tidak ada yang berhak di atas Allah melainkan Dia dan tidak ada yang bersekutu dengan Dia. Dan bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus dengan huda dan ajaran yang benar. Dia adalah pencerita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 Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazama at-taqah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah tentunya dengan harapan mudah-mudahan dengan bekal takwa itu seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin. <tuh> Mahasyar muslimin yang dirahmati Allah terutama di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang sekitar minggu Mendatang Kita sudah memasuki Pada bulan suci Ramadan Mudah-mudahan Kesiapan mental kita Untuk hal tersebut Yaitu mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu SWT Dapat kita bangun Sejak hari ini dan seterusnya Karena orang yang Berharap Bisa Di dalam kehidupannya itu Mencapai bulan Ramadan Mendatang dan dia bergembira terhadap kedatangan bulan suci Ramadan Maka Allah juga akan bergembira terhadap dirinya Mudah-mudahan kita termasuk orang Yang dapat menjadikan Allah SWT bergembira kepada diri kita Karena arti Allah bergembira kepada seseorang itu berarti ridha Allah Yang akan didapatkan oleh orang tersebut Wahai muslimin kalau sudah bulan suci Ramadan maka dahlah kita memperbanyak beribadah kepada Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menisbatkan bulan suci Ramadan dikatakan Syahrul Ramadan Syahrul umat Bulan suci Ramadan itu adalah bulannya umatku kata Nabi arti bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti di situ kita lebih banyak diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Beribadah kepada Allah Memperbanyak pahala-pahala Dari segala sisi dan segala bidang Tidaklah kita bisa meraih Pahala yang banyak berlipat ganda Jika datang bulan suci Ramadan Bulan suci Ramadan juga dikatakan syahrul Quran Bulan diturunkannya Al-Quran Karena itu sudah sepatutnya tatkala bulan suci Ramadan datang Bahkan kalau bisa Sejak hari ini Kita mulai peduli terhadap Al-Quran Kalau kemarin-kemarin Rasanya enggan kita membaca Al-Quran Maka ndaklah. Mulai sekarang berupaya Untuk membuka lembar-lembar Dari mushaf Al-Quran Kalau kemarin Atau hari-hari sebelumnya Kita membaca cuma satu lembar Cobalah mulai hari ini sebagai latihan Dan seterusnya untuk bisa menambah beberapa lembar dari bacaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an memang benar-benar diturunkan oleh Allah SWT pada bulan suci Ramadan sebagaimana difirmankan bismillahirrahmanirrahim Syahrur Ramadanal ladzi unzila fihi quran hudallil nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrur Ramadan, bulan suci Ramadan itu yang Quran yang pada bulan suci Ramadan itulah unzila diturunkan fihi padanya Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan benar-benar diturunkan pada bulan suci. Jadi Al-Quran ini benar-benar diturunkan pada bulan suci Ramadan. Hudal linnas adapun Al-Quran itu adalah hudal Petunjuk bagi seluruh manusia petunjuk adalah dustur, petunjuk adalah peraturan, petunjuk adalah tata cara seseorang untuk dapat hidup dan beribadah sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi setiap manusia. Kalau kita mencari hukum halal dan haram Maka tempatnya adalah di dalam Al-Quran Kita mencari kaedah-kaedah untuk kehidupan kita Baik itu akhlak, tata cara beribadah kepada Allah Tata cara mendekatkan diri kepada Allah Maka yang tepat adalah mencari di dalam kitab suci Al-Quran Kita ingin menjadi orang yang benar-benar teguh Di dalam menghadapi kehidupan di sana banyak riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat para nabi bagaimana mereka hidup maka al-kosos atau kisah-kisah para nabi itu dapat menjadikan diri kita tegar, diri kita menjadi muslim yang kuat karena dikatakan bahwa al-mu'minul kawi khairun min al-mu'minud waif seorang mu'min atau seorang muslim yang kuat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin atau muslim yang lemah. Ini semuanya bisa dicari contoh dan tauladannya di dalam Al-Qur'an. Hudan linnas, itu arti hudan linnas, masih banyak tentunya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa huda. Dan juga Al-Qur'an itu bayyinat keterangan minal huda. Dari petunjuk tadi itu Dari aturan main yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran Artinya Al-Quran juga menerangkan hal-hal yang detail Tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh umat Islam Sebagai contoh di dalam Al-Quran disebutkan Inna allaha la yastahi ayyad riba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha Sesungguhnya Allah itu tidak malu Untuk Menjadikan perumpamaan Bagi kehidupan manusia Atau bagi taulah dan manusia itu Kehidupan nyamuk Bahkan Yang lebih kecil daripada itu Maka kalau kita ingin tafakkur Berpikir-pikir tentang Ciptaan Allah Tidak usah jauh-jauh Kita bisa berpikir terhadap hal-hal yang remeh Misalnya di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa Allah, yaitu nyamuk nyamuk yang kecil, nyamuk yang tidak berdaya, barangkali nyamuk yang sudah banyak dibunuh oleh kita umat Islam ternyata nyamuk juga sekecil itu mampu untuk membunuh manusia sebagaimana penyakit demam berdarah itu juga diakibatkan oleh nyamuk banyak sebenarnya kalau kita berpikir tentang nyamuk itu kenapa harus nyamuk yang dijadikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah ini perlu dikaji dikatakan wabiyina timinal buda di dalam Al-Quran itu disebutkan banyak peristiwa-peristiwa kecil maupun peristiwa-peristiwa besar yang dapat menjadikan hati kita terbuka, mata kita bisa membelalakan mata ketika kita mempelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian juga walfurkon arti furqan yaitu yang dapat membedakan antara al-hak dan yang batil kalau kita ingin hidup kita selalu di dalam hak alias kebenaran maka tidak ada lagi yang dapat kita lakukan kecuali merujuk kepada al-quran ingin hidup selamat di dunia juga dengan al-quran ingin hidup selamat di akhirat lebih-lebih juga dengan al-quran Di sana letaknya al-furqan Karena Al-Quran itu bisa membedakan Yang hak dan yang bautil Kalau kita di dalam kehidupan kita Walaupun kehidupan Bermasyarakat itu Bertentangan dengan Al-Quran Karena Al-Quran adalah Dustur yang harus dilakukan oleh semua Umat Islam, maka Kehidupan kita di dunia pun Pasti tidak akan nyaman Hati kita tidak akan tentram Demikian dan seterusnya Kalau hati tidak tentram, maka kehidupan Rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat juga Akan menjadi amburadul Tapi kalau kita Bisa melakukan Batasan-batasan bagi kehidupan kita Tidakala bermasyarakat itu Dengan batasan Al-Quran Insya Allah Allah akan memberikan Solusi yang tepat Solusi Rabbani Hal-hal yang benar-benar tidak disangka-sangka Oleh manusia Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak ayat-ayat yang mendukung hal tersebut. Antara lain. Oman yattaqillaha yaj'allahu makhrajan. Wa yarzukhu min haithu la yahtasib. Oman yattaqillaha. Barang siapa yang takut kepada Allah. Tentunya takut di sini adalah bagaimana cara hidup di dalam kesehariannya itu sesuai dengan firman Allah. karena Al-Quran adalah firman Allah. Dan dengan menyesuaikan diri kepada Firman Allah itu berarti kita takut kepada Allah. Maka janji Allah ya Jazalahu Makhrojan Allah akan memberikan solusi bagi segala macam yang dia lakukan atau yang dia temui di dalam kehidupan di dunia ini. Wa yarzukhu minhaythulayathasib dan Allah akan memberikan rizki dari sekira orang tersebut tidak menyangka nyangka. Menurut sebagian ulama seorang istri yang setiap malamnya membaca surat al-muluk atau surat tabarok itu Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka dalam keluarga itu ini namanya at atau istirzak mencari rizki bil -Quran dengan menggunakan al-quran ini solusi Rabbani. kita tidak tahu kenapa kalau orang membaca surat tabarok atau al-muluk kok Allah SWT memberikan Lapang di dalam rizkinya Belum lagi kalau kita membaca istighfar Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS Bahwa orang yang memperbanyak Baca istighfar itu Akan diberi kecukupan rizkinya Kalau ada masalah-masalah Juga akan diberikan solusi Oleh Allah SWT Bagi yang belum dikaruniai putra Atau anak Bila dia rajin membaca istighfar Menurut Al-Quran Surat Nuh Maka orang tersebut, insya Allah akan diberi rizki. Bahkan kalau misalnya suatu desa terjadi pajeklek, kekurangan rizkinya cupet, maka dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberi kemudahan di dalam rizkinya. Itu ada di dalam riwayat Nabi Nuh Alis Salam. Ini ada di dalam Al-Quran. Karena itu, maashal muslimin marilah. Mumpung kita akan memasuki bulan suci Ramadan Mulai sekarang dan seterusnya Mencoba mengkaji, menggali Apa yang ada di dalam Al-Quran Kalaupun belum mampu untuk Mengkaji dan menggali Di dalam isi Al-Quran tersebut Paling tidak kita mulai membaca Al-Quran Mulai banyak mendengarkan Hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran Bahkan kalau misalnya Mushaf kita sudah lama Sudah usang Bahkan semi robek-robek sudah selayaknya malam besok kita mencari yang baru agar benar-benar tatkala bulan suci Ramadan kita menjadi nyaman mata kita menjadi enak dan seger tatkala kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an ma'asyil muslimin barangkali itu pada setiap tahun ada bulan yang sangat mulia bulan suci Al-Qur'an yang mana biasanya setelah idul fitri Sampai syakban terakhir Ini kebanyakan kita Lebih enjoy untuk mencari kehidupan dunia Nah pada bulan suci Ramadan ini Mari mencoba diri kita untuk mencari kehidupan akhirat Yaitu dengan memperbanyak baca Al-Quran Mendekatkan diri kepada Allah Memperbanyak untuk sholat dan zakat Khususnya pada bulan suci Al-Quran Mudah-mudahan dengan demikian Segala amal ibadah kita yang kemarin-kemarin tidak murni ikhlas kepada Allah mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan itu dicuci dan dibersihkan oleh Allah sehingga seluruh amalan badan kita selama satu tahun penuh diterima dan dijadikan amalan yang barokah amalan yang makbulah dan mudah-mudahan seluruh kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Allah wa adkhalana wa iyakum fi ibadil salihin Warazqan wa iyyakum habbat Said al-Mursalin. A'udzulillah min al-Shaytan al-Rajim. Ya ayuhaladin, manudhul fi silmika. Walla tattabi'u khudwat al-Shaytan. Innu lakaum aduun mubin. Sadaqallahul-Azim. Barakallahulii wa lakaum fil Qur'an al-Azim. Wa nafani wa iyyakum bil-Ayati wa dzikil Hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tala إنه هو سميع العليم